Pemirsa saat ini saya berada di Taman Budaya di kota Yogyakarta Kita akan berbincang、uh, sejenak dengan、uh, tiga narasumber kami Untuk sore hari ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya kita harus memaknai Apa yang terjadi saat ini dan apa solusinya untuk ke depan Saya perkenalkan dulu para narasumber untuk、uh, sore ini Saya mulai dari ujung dulu ada budayawan dan juga rakyat Jogja MH Ainu Najib, selamat sore c a d e n Terima kasih sudah hadir disini、yes. Dan juga ada Pak Mulyadi,、uh, Ketua p a Guyuban Hismoyo Ya ini、uh, p a Guyuban Kepala desa s e daerah s u n g a Wayo, Jakarta, w a a l a i k u m salam baik. Terima kasih sudah ada di sini dan juga ada Ari Dwi Payana, dosen Visipol dari Universitas Gajah Mada. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih sudah ada di sini. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan jeda dulu sejenak. Kita lanjutkan sesaat lagi. Beberapa bersama kami di Metro hari ini. Kami akan segera kembali ke kami. Ya Kembali di Metro hari ini、uh, Hadir untuk Anda langsung dari kota Yogyakarta Kami akan hadirkan p e r b i n c a n g a n bersama ketiga narasumber kami untuk sore hari ini Saya ingin mulai dulu dari MH Aimin Najib Sebagai、uh, Artinya kemudian ada yang menyebut、uh, Presiden SB menyebut、uh, monarki Tidak boleh ada dalam demokrasi Sri Sultan mengatakan kita bukan monarki Lalu rakyat Yogyakarta juga、uh, Kemudian membela Habis-habisan begitu サヤ、プリキランクル、サヤマウ、キオランチャラ、ウント、タイマキ、イスティメバ、イニカナ、サヤトランジュ、ジャンジーサマフィア、フラトン、カルマリニ、クシチョウ、ウント、ピキン、サマチャム、キタム、ブリン、スキダ、シュタ、オランティア、ウナロウ、ライト、ウキダフィギン、ディサワラン、アクン、フォトリフォーマシナ、イニキダ、サイガシナマ。 シャパフンピラン、イスティメロ、ドビティア、タピラ、ヤチュクチャイド、イスティメロ、チェリいスいラン、リュワー・コンシティシティ、リュワー・リュワー・スピード、リュワー・ラパパ、チュクチャガタ、ディクラシカン・キリニアス、パケ、イスティメロ、リュウ・ウ・サン・グルーニャ、シュメロシティメロ、ミンタ、タガル・ j チュンワリー シュマン・カン・サ e l i h a ラ・ ya saya a k a ル laksanakan jadi itu n a ラ・ t i supaya o r ル・ n g Indonesia tahu bahwa Yogyakarta ini wah kalau mau ngomong banyak bang、hmm. ini Indonesia nggak jadi seperti ini kalau nggak ada Yogyakarta、hmm. サイガシジャンバシャトウ、シュータンズ・ビラン、ケティカ・キッタン・オム・ティカ、キッタン・ピラン・キン・ジャーギン・レポピキ・インドネシア、プロト・タング・ア・アマ・レポピチャンタ・パ サイコティ a ドニ a アファランファラン、スカランガムパケ、タ n サイア u のイプグタ、e ニダメン h ルタンスモア、サモアネ s メンサル n ン、ワクチュー n ルマッチュー、セルティフィカプルマッチューバー、ヤ g チャイネダメンサルタン、サウ a フィラヤンサルタン、i p ィンジ i ムカン、ウントイプグ a クトゥマク k ガムパケ、クランチパケウケ tiga puluh tahun、lebih、empat、fakultas。 itu dipinjamkan stasiun tugu dan semua tanah tanah yang lain itu dipinjamkan dan sekarang walau alam sekarang milik negara、hmm. dan itu semua dikasih sama s i s u l t a n itu artinya kalau lahir NKRI itu salah satu b i d a n n y a adalah keraton jogja、hmm. jadi tidak mungkin bayi menentukan b i d a n n y a sahabat tidak、yeah. どうしてもいいです。Ici? プロポーズのアリナディアいスティールーファー。スナ<ー>プロカスパスブトニア、デミー、マン a タマカニライミライ、デモクラシー、ヤンキタアノはカムディアンプロセス、ファミリハンカパラデラディ、デラシデワイオピアタハウス、ミキキカパラデラハイネ、アテファミリハンマンス。 サンタマティモクラシアツミツアダアライアンサディガロティリトランディボミリアンコパラティサタンクケパラパキアンテンダヤテザカバアカンボイコットサンサンベアタボミリアンアカンボイコットアカンサーポケット Sampai akar-akarnya nanti tetap bocok.、Hmm. Dan i itu bisa dikatakan ini suara rakyat Yogyakarta secara keseluruhan begitu ya? ya, ya. Gimana Mbak? Kalau orang mempertanyakan keraton itu orang berani mempertanyakan keraton, berani mempertanyakan m e n a r i tapi orang n gak g pernah mempertanyakan demokrasi. ya、hmm. Emang demokrasi mesti benar.、Hmm. Apalagi demokrasi di Indonesia. Andaikan demokrasi di Indonesia ini agak benar dikit, saya masih bisa berpikir untuk ikut m e n d e m e r s i k a n Yogyakarta.、Hmm. Cuman Nah, kalau kita rusak, ya rusak rumah kita sendirilah Jangan dirusak oleh orang lain、nah, Matahari, i apakah sebetulnya dalam pelaksanaan demokrasi Tidak ada ruang, artinya tidak mengizinkan、e, Untuk adanya keistimewaan Kestimewaan i seperti ini, tidakkah ini yang membuat Demokrasi di negara kita indah, sebetulnya Saya kira di beberapa Praktek ya、e, Demokrasi yang berkembang di bagian negara Maupun di tempat-tempat yang Berbeda, itu menunjukkan bahwa demokrasi Dengan, kul dengan identitas kultural、hmm. Itu bisa s a j a saling Komplement ya, saling、uh, melengkapi Jadi tidak benar bahwa Antara kultural, identitas kultural Dengan demokrasi itu sesuatu yang Ketentangan,、mm -hmm. r、yeah. tapi bisa saling Memperkuat, karena bagaimanapun Dalam berbagai、uh, Pengalaman demokrasi berbagai Negara itu membutuhkan faktor-faktor Integrasi,、mm -hmm. ya, sosial Bagaimana menyatukan、mm -hmm. orang Di dalam perbedaan, begitu Kemudian juga membutuhkan instrumen untuk check and balance s mekanisme demokrasi. Kita lihat saja yang paling dekat ya, di Thailand misalnya. Demokrasi ketika deadlock, apa yang terjadi? Ada institusi yang namanya kerajaan yang kemudian menjadi pengontrol proses demokrasi. Nah, di beberapa negara yang lain juga begitu. Jadi masyarakat punya harapan terhadap sebuah identitas kultural yang sebenarnya Memperkuat proses demokrasi Apa yang ya. salah ketika, disebut,、uh, ketika menyebut monarki terhadap, terhadap... Saya kira ada beberapa persoalan ya Pertama tentu sangat menyederhanakan isu keistimewaan ini Yang sekedar persoalan、hmm. uh, rekrutmen kepala daerah atau berkait dengan monarki Karena isu keistimewaan itu sangat luas a t u dimensi kultural, sejarah, dan lain-lain yang perlu diperhatikan Yang kedua kita ingat sejarah ya Karena、uh, Ketika Amengkubwono IX dan Pakualam VIII Itu sudah mengatakan, mengamanatkan、hmm. Untuk menjadi bagian dari Republik、hmm. Jadi sesungguhnya setelah menjadi g a a a m m n n n k e bagian republik tidak ada lagi kerajaan Yogyakarta dalam pengertian monarki, dalam、hmm. pengertian absolut karena dia bagian dari republik.、Hmm. Dan yang ketiga saya kira sangat jelas bahwa antara demokrasi dengan apa yang kita sebut monarki dan antara kutip itu bukan satu yang bertentangan.、Hmm. Bisa saling mendukung bahkan monarki itu memperkuat apa yang disebut dengan praktik demokrasi itu supaya bisa berjalan dengan baik. コラポラクセディアンドシアリアンディバンウンドランデモクシシセプティアンディサンティカンタディトビサディ kontrol オレインシトシフトラインナメカトンダンパコラムビサカシブドラジャンウンデモクシディアンディアンディアンディオキャカリンセブンディアンデモクシディブンソソソティアマシドロシチャルシェティキペネギンコピパスターチェビギンドデシアンコピパスタ Hukumnya juga kopi paste, kita tidak berangkat transformatif dari kenyataan sejarah dan kultur bangsa Indonesia. Tiba-tiba aja bikin n k r i terus segala s e s u a t u n y a niru dari sanas ini. Jadi kalau kita ngomong istimewa atau tidak, Jogja dengan keratonnya d a n seterusnya. Sebenarnya kita ini sebenarnya kesempatan bagi semua pihak untuk berpikir lebih luas. Kita berkaca deh sama Thailand tadi ya, ya. Sama Brunei, sama、oh, Jerman ya, Eropa, Belanda, Barat. Eropa Barat Hampir semuanya Dan itu betul-betul kita... monarki dalam artinya Sebenarnya ya. Yang, ya. yang ada di mereka Tapi bisa hidup bergampingan、itu. dengan demokrasi Itu kan, itu kan, itu kan, itu kan Setiap kultur beda-beda Tinggal、ya. ngaturnya kalau disini bagaimana ya. Katakanlah ya di Jogja ini b a r s u d a h selain sama rakyat Jogja Selain sama rakyat Jogja a mau a p Mau apa gubernurnya パワー、コンシューノニセトカンディバンドラムカピネカン。 Apa yang ter, terbangun di Aceh, Papua, dan JII itu kan harus dihargai sebagai keberagaman、ya. Kita di Aceh ada wali nangroh <tuh> Saya kira pemerintah pusat memberikan, mengakui, menghormati keberadaan institusi yang namanya wali nangroh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 サンマさ a は、マサラカトシャツが見つかる。 マラシカリスカリスカリスカリス Ya Kembali、yes. di Metro hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami langsung dari Taman Budaya Yogyakarta Saya ingin ke Mas Ari、yeah. di Payana terlebih dahulu Apa sebetulnya terjadi dengan RUU keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta? Ini diajukan sudah beberapa、yeah. tahun yang lalu tapi belum juga rampung Apa yang sebetulnya diinginkan dari RUU ini? Saya kira ini problem apa ya? Pembiaran yang cukup lama dari pemerintah pusat, kalau kita lihat siklus, ya, apa perdebatan t e n t a n g k e istimewaan ini kan siklus lima tahunan.、Hmm. Tahun 98 ini sudah muncul, ya, polemik tentang k e istimewaan, kemudian tahun 2003 dan terakhir 2008. Jadi hampir setiap lima tahun muncul siklus itu, erupsi ya, tentang ini. Tapi tidak ada penyelesaian mengenai、oh, k e istimewaan ini seperti apa. Saya、oh, suka. Kasi セグライン、サとコンビチャ s a b y a p a i k m a n a m e n j a d i kepala daerah tetapi tidak pada susunan pemerintahan yang kedua s e k a y a r p o t o n g dulu di situ kita akan juga hukuman yang a c a m a c a m kita lanjutkan lagi kita tentang Tidak e m i a kembali kami akan lanjutkan、uh, perbincangan ini. Saya ingin、uh, ke m b a l i ke Mas Arie dulu. Ya, tadi anda sedang、masalah. bicara soal keistimewaan salah satu soal pertanahan. Ya. Ya, silakan anda.、Langsung. Saya kira poin penting saya adalah bahwa mengelola Indonesia itu tidak harus ragam,、hmm. bisa dengan cara asimetris、hmm. y a n beragam. Dari aspek-aspek apa yang menjadi basis keragaman setiap daerah harus dicari. dicari. Salah satunya di I, kita melihat bahwa eksistensi keraton m e n jadi sangat penting dalam konteks politik dan sosiologis. Sehingga harus ada susunan pemerintahan yang kira-kira、hmm. asimetris. サスワイカドワル。フォンロランプタナンディノシュウエンドネシアンスラガン。 Tidak bisa mengikuti pola-pola itu s、hmm. e Harus i n g g h a ada pengakuan dan penghormatan Terhadap eksistensi tanah-tanah Sultan misalnya yang kemudian digunakan Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Aspek yang lain soal kebudayaan Dan tata ruang,、hmm. saya kira beberapa hal Seperti itu harusnya dieksplorasi Dan sekali lagi perdebatan Kestimewaan i tidak hanya Di persempit menjadi persoal a n monarki Dengan demokrasi, tapi ada aspek-aspek yang luas Yang harus d i b i c a r a k a n s i l a k a n tawarkan konsep-konsep Apa konsep pemerintah pusat tentang itu, mari kita pergi b a パキアミ、スプルメンドル、サはルティカ、チューシャマルティコ、サジアマサラネタログタメマネスクウェイジタマウマンアウャジャジャャジ シングルマシャルと、あっという間にや、マランランラグリッド。プロムライガンライフルプロムラ a ィーや、プロバイヤーといえばシングルマシャルと、パーツジャンド。<笑> もうちゃんとやってる。 何だ dan demokrasi a d yang diberi mandat memimpin produktif dan yang memberi mandat kepemimpinan juga produktif artinya、hmm. kalau pemerintah bisa tidak percaya dan melaksanakan kepercayaannya, rakyat juga bisa boleh tidak percaya dan melaksanakan kepercayaannya, di Indonesia ini n gak g bisa di Indonesia ini kalau presiden tidak percaya sama rakyat DIA, dia bisa menerapkan tapi kalau rakyat DIA tidak percaya sama presiden スーパー、ね、のラフタン。 Yang dikenal orang banyak bencana Merapi Sebenarnya itu ya bencana Tetapi ada bencana yang juga tidak g a l a h dasarnya Yaitu bencana penanganan Merapi、hmm. Jadi pasca Merapi ini akan bagaimana b g itu, itu juga akan merupakan bencana, bencana Karena, karena tadi ketidakseimbangan otoritas antara rakyat dengan pemerintah、hmm. Ada kapitalisasi bencana Ada macam-macam lah Ada あンドヤングヤングキャスターにウンダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダムダム カラムダプリカルマラピプルパクンパステルサツヤンワー e リアサイトマ Ya. Jadi kalau mau tidak ada bencana penanganan masalah Jadi, Ini saya kasih contoh saja、hmm. Sudah pemerintah busan t i a r usah ikut-ikut n -ikut. y a s u h、hmm. d a l a m bilang saja Percaya us, le ini kamu dapat berkalung Apa namanya Pasir、uh, Sekarang itu milikmu kamu kelola Nah itu、Dan、akan orang, berjalan s a u r a p a k u r a mengatakan itu Untuk bikin rumah-rumah lebih bagus dari yang semula Itu sudah lebih、hmm. Tapi, apa mungkin konstitusi, aturan, dan birokrasi kita mengizinkan seperti itu? Sekarang, siapa yang memiliki pasir-pasir itu? Sekarang sudah mulai masuk ke dagang-dagangan besar. dimana rakyat hanya bisa melomoh dilewatin oleh trak-trak besar、hmm. itu bencana luar biasa waktu merapi ya bencana bagi yang dan bagi yang lainnya tidak t e r l a l u、hmm. jadi sebetulnya kalau misalnya Anda tadi katakan dalam penanganan bencana pemerintah pusat sudah、uh, biarkan kami yang menangani begitu. Ya. artinya dalam hal ini Anda tidak memerlukan、uh, campur tangan pemerintah pusat lalu kalau begitu、ketika、pemerintah pusat darurat, Anda ketika masa darurat misalnya waktu di pengusia n g n mereka darurat butuh soft bag mereka darurat butuh air bersih ya itu kita tolong、hmm. yeah. That's the truth. Kalau melihatkan Merapi ini bukan meletus b a r e n a orang Jogja Merapi itu Sedang supply kekayaan Satu berupa pasir Nomor dua kesuburan tanah Mereka tinggal nunggu berapa bulan tanahnya akan sumbur kembali Kecuali yang di daerah atas kayak Kali Tengah Dan seterusnya ya, ya. Itu mereka akan kaya raya Jadi kalau dilindungi oleh pemerintah Bahwa pasir itu adalah haknya rakyat Merapi Maka mereka akan segera r e c a v e r Dan itulah istimewa rakyat Jogja Baiklah kita tahan dulu disitu Kita lanjutkan setahun lagi Pemirsa tetaplah bersama kami, perbincangan ini akan s e g e r a k a m i lanjutkan pada Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, u n t u menyaksikan Headline ini pukul 1 8 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan melanjutkan perbincangan ini.、Uh, ini adalah segmen terakhir kami.、Uh, mungkin saya kita ingin bicara kedepannya kalau begitu ya, apa kemudian solusinya? Tapi sebelum itu, bagaimana anda melihat Mas a r、uh, i pemetaannya sekarang? Kalau kita lihat sekarang,、uh, rakyat Yogyakarta terang-terangan menolak bahkan akan m、uh, e m b o y k o t、uh, pemilihan jika, jika memang nantinya ada. Kemudian mayoritas fraksi di DPR sudah menyatakan mendukung begitu kalau kemudian、uh, Sultan Hamengkubuwono ke 10 dan Pakualam tetap menjadi gubernur dan wakil gubernur lalu. Apa yang akan terjadi? Apa jangan-jangan memang akan tetap seperti itu Jadi tidak ada gunanya lagi diperdebatkan? i Ya saya kira pertama ya Harus jelas dulu konsep pemerintah Apakah sudah ada draftnya atau tidak Itu saya kira pertama Setelah itu konsep itu harusnya juga Melalui uji publik ya、hmm. Ada proses diskusi mengenai Bagaimana posisi-posisi yang berbeda itu Dan baru disitu ada、uh, Masuk ke dalam proses politik Di DPR Tentu saja ini menjadi persoalan serius Karena Kita tahu k o n s o l t a s i DPR juga sangat dinamis. Begitu, apalagi sekarang ada sekretariat gabungan, begitu ya, bisa saja konsolidasi politik terjadi. Nah, yang paling penting dari apa yang kita ingin、uh, sampaikan, saya ingin sampaikan adalah bahwa d i n d a r i semua hal ini dari politisasi itu. Artinya, perdebatan tentang keistimewaan sudah sangat dalam mengalami politisasi. bahkan sangat personal begitu persoalan sultan dengan SBY orang menyebutkannya seperti itu hindari politisasi masuk ke isu-isu yang lebih utuh dan komprehensif nah, dengan cara seperti itulah kemudian kita lebih jernih melihat persoalan ini nah kalau tidak saya kira saya ta tak u t ini menjadi persoalan ketegangan politik pusat dan D i、hmm. satu pihak dan juga menjadi bagian dari proses m a n u v a r politik di DPR akrobatik politik kan terjadi、hmm. Oke、okay. Pak Mulyadi kalau jadi kami a n y a パ a バンカミ、ウントマサイネ、ヤドマンウンダン、パラ a トコータン、パラカパラティシャ、パスタアラマン、タンマサラカチュウャ、カミアラパン、ピシュウチャンシャトウ、ウントタカントル、チペルティーユ。ピシュウパキシャンシャトシャン。シェアティザランバンマサイネ、カミアイン、プリジャラ、ヤンプリケタン、ヤンクシャンシペルティーユ、パキマナシュウ、シカミア。 私たちは大学のプラスを見ていたのは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、こラスラスは、このプラスは、このプラスは、このスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このラスラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、このプラスは、この サイグラムがガンダルチャーチーはセグラバスフィーユーのパンダンタップシャッキー。 アリファン、ケチャミアン、カロフルンであったら、そのまま来たら、アピドロムのチイアスリ サイヤー、スピー、チョコプ、チョコプ、アレフ、タンティア、オランジャン、サム、アルカン、ヤタンティアン、サンダー、キマナ、キマナ、ヤチュマン、カナナ、サイヤン、リムリー、チュマナ、ディセプ、サイヤ、スピー、チョコプ、チョコプ、アレフ、タンティア、オランジャン、サム、アルカン、ヤタンティアン、サンカー、オランジャン、ポティパワー。 カイフォンレラケットにバギマカイファンディングランチ n ンダーチのロスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスカルスモアトンバッドオランサーリングドローンモナローンサーリングドローンドローンドローンドローンドローンドローンドローンドロー g ドローンドローン Kalau ternyata sudah dilakukan langsung secara agak resmi oleh kumpulan Pak Lurah-Pak Lurah Kan itu jauh lebih bagus daripada saya yang Oke,、okay, baik-baik Anda setuju dengan apa yang dikatakan Janun tadi? Ya, memang ya saya、dengarkan. kira itu penting ya Bahwa mengembalikan p e m b i c a r a a n i n i lebih substantif、okay. Tidak mengalami politisasi apakah、uh -huh. itu persoalan、uh -huh. politik jangka pendek dan lain-lain Itu h indah, saya kira itu harus di... disingkirkan, ini harus dibutuhkan satu cara untuk melihat DIY secara lebih tidak hari ini,、hmm. tapi melihat sebagai bagian dari masa lalu dan juga untuk proses ke depan、hmm. itu saya kira penting supaya tidak menjadi bagian dari permainan politik elit、gitu. kalau ini sudah menjadi mainan ada politik Sandra terhadap e dan w i lain d lain-lain itu akan m e n j e b a b ketegangan politik hmm. Hmm.、Uh, terjadi dan tentu、uh, dampaknya akan luar biasa pada、hmm. masyarakat saya kira ada kebutuhan ke,、uh, apa, kebijaksanaan kenegarawan SBY untuk パンスブナディインカンブサマー、ビビト、substantiated パンステアパンと、いでいえ l ビバイカナディエカンのビバイカンにバーガンのネシアルビバイカン。 パタタンチェルフォーシュビダー。サイン。サインヤーマンセルンマンドンセルンパタキリハヤサラトパタパタパタタサ。マシアタカクウランジャータタンアンカランマタンガ。シュタキレンパパサミスカランピナタンプロン。 ore a f t シップをパーティーに a s て n d i r i やりたいときとは、やりたいときとは、やりたいときときとは、やりたいときときときときとき a きときときときときときとき Kalau mereka suhunya empat puluh ya saya ikut tiga sembilan lah kan gitu. Nah beliau tadi kan sudah sampai tujuh puluh, tujuh puluh lima. Tapi sekarang kan sekarang b a g i a n ikut saya turun? Ya. ya. Oke jadi akan bersedia untuk berdialog dan memang mencari solusi yang terbaik yang menguntungkan、Asik、kedua. a d i s e n a t l a l n ada keseniannya ada a b a terus omong-omong langsung kan bagus.、Oh, oke baik kalau begitu terima kasih untuk kehadiran anda dan waktu、ya. anda di Metro hari ini Mas Arief, Pak Mulyadi、ya. dan juga Cak Nun terima kasih. Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan、uh, pemirsa sebelum、uh, saya menutup、uh, perjumpaan kita di Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat Seperti apa sebetulnya sejarah keistimewaan daerah simewa Yogyakarta Kita saksikan paket berikut ini Kita tidak mengira bahwa Belanda bakal menyerang lewat Maguho